I'm sorry. Udah, Mahalini ini kan pertama kali ya kamu mengikuti uh, seperti kompetisi seperti ini. Iya benar. Betul ya? Betul. Bagaimana rasanya? Dek-dekan banget. Dek-dekan banget ya? <laughs> ya benar tapi benar -benar uh, memang uh, lagu ini kamu tadi secara rasa, saya kan selalu bilang bahwa penyanyi itu butuh teknik, yes. Tapi kalau teknik ada rasa pasti gak enak ya kan. Kamu tadi tuh um, uh, mengeluarkan teknik dan juga rasa, komplit kompetisi. Masih benar. Tapi tetap di kuping saya ada yang meleset, meleset. Itu yang harus kamu jaga lagi, pelajarin lagi supaya kamu tetap stabil dari awal sampai akhir gimana caranya supaya yang dengar di rumah dan dengar juri dengarnya juga yang eh uh, walaupun okelah okay ini kompetisi, tapi ini kompetisi uh, penyanyi kamu harus perfect. Ya? Siap. Thank you. Ya, nambahin ini orang Bali pasti bangga ada Mahalini sini wakil Bali. Tepuk tangan dulu buat wakil Bali dong. <tuk> Tahun kemarin ada Abdul ya, ada Abdul. Dan ya Bali pasti mengharapkan kamu juga bisa kembali mengukir. Baik nama Bali bisa memenangkan. Tapi memang ini awal-awal banget kamu nyanyi di panggung yang besar itu. Dan aku ngerasa memang ada sedikit uh, nervousnya gitu. Tapi aku, aku seneng banget begitu kamu hit nada-nada tingginya. Karena itu membuat panggung ini serasa uh, milik kamu gitu. Karena kamu hit itu dan enak, tapi kalau tadi misalnya gak enak juga akan bahaya. Jadi aku cuma mau bilang, nada tinggimu adalah uh, kekuatanmu sekaligus bisa jadi kelemahanmu kalau nadanya gak ada di tempat akurasi nada yang gak pas gitu, karena akan kelihatan sakit. Tapi tadi uh, gak terlalu banyak catatan sih, oke. Okay. Oke okay, ini masih di awal, jadi aku ngerasa kamu cukup bagus malam hari ini. Terima kasih oh, keren, Nekal. Okay. Terima kasih para juri dan mahal ini. Suara kamu ini mahal ini. I've been waiting. Mahal ini. I've been waiting to say that. Oh, mahal no, nah, nah, nah. ini. Suaranya dia itu mahal ini ya. Mahal. Mahal. Belum diambil yang lain ya. Mahal. Indonesian Idol bisa disaksikan juga di aplikasi RCTI+. Plus Download sekarang juga di Play Store dan App Store gratis.